par sudah enggak kuat. Yang kedua, jin itu merasuki Bani Adam karena dia itu jatuh cinta. Biasanya jin yang laki merasuki orang perempuan atau jin yang perempuan merasuki orang laki ini lebih sulit daripada yang pertama tadi yang iseng tadi sebab yang kedua ini berkepentingan dan punya tujuan untuk bertamatok untuk bersenang-senang syahwat dengan anak manusia tersebut karena itu harus lebih sabar dalam merugyah kasus yang kedua ini ya. yang ketiga dan ini yang paling sulit ialah orang kerasukan oleh jin karena jin ini tadi marah berhubung merasa ditolimi oleh anak Adam ini tadi dizaliminya apakah karena anaknya dibunuh tidak sengaja namanya kita manusia tidak tahu adanya jin di situ kita injak mati marah orang tuanya dan menerjang dan murka sehingga merasuki orang tersebut atau rumahnya dirusak Umpamanya orang kencing sembarangan Di sembarang tempat Terus kena rumahnya jin itu Dan marah akhirnya Membuat tindakan merasuki itu Makanya jangan sembarangan kencing kalau mau kencing di tempat-tempat yang tidak biasanya Ucapkan bismillah dan ta'awun Agar jangan eh, Kemudian Menyebabkan Apa eh, Adanya Tindakan Cincin itu untuk mengganggu kamu Ya atau tidak sengaja Bani Adam itu melen, Menyiramkan air panas Ke sembarang tempat Akhirnya kena Jin itu Marah Akhirnya mengganggu nah, Makanya jangan sembarang tempat Untuk menyi, menyiramkan air panas itu nah, Dan yang ketiga ini memang yang paling sulit. Kadang-kadang sampai membunuh orang yang dirasuki itu. Tetapi memang harus sabar dan terus dirukya dan dirukya. Sampai Allah menangkan kita terhadap jin yang sedang marah dan sedang merasa dibalimi itu. <tuh> Ya. Makanya kita ini diberi kekuatan oleh Islam di saat-saat kita lemah. Saat-saat kita lemah itu jin itu masuk. Kapan saat kita lemah? Ketika kita tidur, itu kondisi jiwa kita lemah total, tidak ada pertahanan apa-apa. Karena itu dituntunkan kalau mau tidur baca ayat kursi itu benteng pertahanan ya jangan sampai jin masuk atau ketika kita masuk kamar mandi wc itu tempat yang posisi jiwa kita lemah dan tidak ada pertahanan makanya kita dituntunkan apa kalau mau masuk itu membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'id doa masuk. Nah, kita dapat pertahanan di situ. Ya. Atau ketika kita senang yang luar biasa Nah itu juga posisi lemah Belum masuk Jinnya itu Nah supaya Jangan sampai Itu menjadi peluang bagi jin Yang jahat tersebut Kita Dituntunkan untuk bersyukur Mengucapkan Alhamdulillah Atau sujud syukur Kalau dapat kesenangan atau berita yang menggembirakan atau ketika kita dalam keadaan sedih yang luar biasa, hati-hati nah, itu posisi lemah jiwa kita belum masuk jinnya ya nah karena itu kalau kita sedih dituntunkan untuk banyak bertasbih Beristighfar Astaghfirullahaladzim Inna lillah wa inna ilaihi raji'un ha? Rabbana zalamna anfusana Fa inlam takfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin ha? Banyak bertasbih subhanallah Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar Supaya Jiwa kita Mempunyai kekuatan Sehingga tidak berpeluang Bagi syaitan untuk masuk Merasuki Kita Ya Jadi Kondisi-kondisi lemah Itu banyak pada kita Dan agama memberi tuntunan kepada kita Untuk melindungi Diri kita Rumah itu Jangan diberi peluang Syaitan ikut masuk Ya makanya kalau masuk rumah kalau kamu tidak mengucapkan Bismillah masuk rumah ikut itu masuk ah rumahmu akhirnya ada setan-setan yang mengganggu kamu mengganggu tidurmu mengganggu anak-anakmu mengganggu keluargamu makanya masuk itu bismillah ketinggalan itu di depan pintu, gak bisa masuk tutup pintu ketika maghrib ya itu ketinggalan dia anak-anak masuk rumah maghrib itu menjelang maghrib masuk rumah, pintu ditutup jendela ditutup ya ya jadi Agama memberikan kekuatan kepada kita Untuk Tidak menyerah Kepada jin-jin itu Ya Semua itu Inna kaida syaitan Kana ka za'ifa kata Allah Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah Kalau di hadapan Kekuatan Allah Ya Maka kalau kita lari kepada Allah Minta perlindungan kepada Allah Maka sungguh kita akan saksikan betapa lemahnya setan-setan itu. jadi nggak perlu cari dukun untuk Ngusir jin, nggak ha, perlu itu. ha, kasih ayat kursi, dukunnya ikut lari. ha, jangan kencetannya, dukunnya ikut lari. Iya, jadi cukup kuat apa yang diwariskan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini. Kata penanya ustadz, apakah hukumnya membawa uang atau mengantongi uang sewaktu sholat? Tidak mengapa, karena memang itu adalah gambar-gambar makhluk hidup yang memang dorurat terpaksa mau tidak mau kita apa, membawanya ya sama dengan mengantongi KTP mengantongi SIM ya. itu semuanya adalah gambar-gambar yang memang terpaksa dorurat untuk kita pakai Dan penanya Apa yang dimaksud sholat Rawatib Kalau sunnah rawatib Yaitu sunnah Yang mengikuti Sholat wajib Yang lima waktu Kobliyah Ataupun Ba'diyah Yaitu apakah 12 rokaat Ataukah 10 rokaat Dalam sehari semalam Dua rokaat sebelum subuh, di Anis sebelum solat subuh. Dua rokaat sebelum duhur atau empat rokaat sebelum solat duhur. Dua rokaat sesudah solat duhur. Dua rokaat sesudah solat maghrib. Dua rokaat sesudah solat isya sehingga mereka yang mengerjakan empat rokaat sebelum solat subuh eh, sebelum solat duhur. Itu berarti 12 rokat dalam sehari semalam Mereka yang mengerjakan 2 rokat sebelum sholat duhur Itu berarti 10 rokat dalam sehari semalam Itu namanya sholat sunnah rawatib ya. Kata penanya apakah hukumnya yang tidak memakai kopya atau pecis sewaktu sholat Apa diperbolehkan atau tidak Larangan Dalam hal ini tidak ada Contoh yang diberikan oleh Nabi Bahwa Rasulullah selalu Di atas kepalanya ada sesuatu Ketika sholat Apakah surban Ataukah Apa Pecis Menutup kepala beliau Ya Dan dalam kondisi Kondisi Beliau Berihram Itu beliau tidak memakai Tutup kepala sama sekali Dalam sholatnya Sehingga Sunnah Untuk memakai tutup kepala Ketika sholat Apakah dengan pecis atau kopiah Ataukah dengan surban Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Kata penanya Bagaimana cara beribadahnya jin Apakah sama Dengan yang disyariatkan Allah Azza wa jalla melalui rasulnya Iya Seperti yang disyariatkan Kepada kita Sujud rukuknya Dan sebagainya persis sama Ya Kata benarnya bagaimana hukum makanan yang didapat dari orang yang tasyakuran atas kelahiran anaknya dan makanan dari syukuran pernikahan? Ia enggak apa-apa, makan saja, karena memang itu adalah bukan perkara-perkara yang uh, diingkari oleh para sahabat Nabi Ridwanul Alehimajm'a'in. Ila huna yaqwan.